Kebalik lagi mikrofonnya letih. <laughs> Dia mau ngasih orang yang nyanyi. <laughs> <laughs> iya. Jadi kamu Lala atau Marion? y a Marion aja ya. <coughs> Jangan c u n g g u k a n lagi ya. <laughs> keren loh, nama、mm. Marion keren loh nama-nama. Marion a l a Marion. Marion. Marion aja ya. Ma Lala Marion. Marion aja. <laughs> <laughs> Tetap dipaksa. <laughs> Oke.、Okay. m a n a kondisi fit sehat hari ini? Batuk Kak,、oh. suaranya... Ngomong aja, Ngomong aja susah. Ngomong aja susah? itu tantangan salah satu... Tapi masih yang yang mau nyanyi? masih mau nyanyi? Iya. a d u udah gak p a s a lah. Mau lolos. g u a hari ini? a v a n a a v a n a Aduh, ini salah satu favorit gue kalo gak lolos... Harusnya s i cocok. Nah, harusnya s i cocok kamu Harusnya sih ya. Bikin santai aja lah. Bikin santai aja. Ya. Maksudnya? Kan dah y a k n y a kamu nggak batu, kamu ini pura-pura kayaknya. Iya. <tis> <tis> Diulangin lagi. Kepura-puraan itu diulangi. Jangan kebak, ke mikrofonnya kasian yang teman menanti. Dah siap belum? Siap ya? Silakan. Mr. <tis> a ブ、まぁ、ハリー、セ m タ m ファンナ、スンフ m ンナ、e ディ、スン、ナン r ンス。 God b l e